berbicara tentang yang ditanyakan tadi Nadia tentang neraka itu bagaimana model-modelnya di dalamnya kita hanya mendapatkan kabar dari ayat dan hadis karena saya pun belum dari sana dan semoga saya tidak ke sana betul tidak betul Berbicara tentang neraka Berita yang telah digambarkan oleh Al-Quran Neraka itu Yang disebut Jahannam Jahannam Dan Jahannam itu Juga memiliki pintu Ada naramanya Hawiyah Kalau Hawiyah itu khusus Orang yang kurang amal ibadahnya Dalam artian Dia mengaku muslim tapi ibadahnya Hehehe. Seadanya Ibarat menyumbang sekadarnya <tuh> Itu Neraka hawiyah hmm. Kepada orang yang pasik Pasik Iya <tuh> <tuh> <tuh> bukan bukan bukan Anda tidak pasik Anda gemuk Pasik <tuh> Jamaah <tuh> <tuh> Ada juga namanya neraka Jahim Jaim itu untuk orang-orang jaimnya, Pak Ustaz Jaim banget mukanya. Jaim, Jaim. <laughs> <laughs> Itu untuk orang-orang yang munafik. Bahkan ada namanya neraka Zakar. Ada namanya neraka Hawiyah, Mahiyah, Narul, neraka yang panas. Bagi orang yang tidak mengeluarkan, membagi-bagi, kalau ada bagiannya. Di dalam harta kita, ada haknya orang lain. Orang kikir, di neraka akan disetrika dengan tiga kali setrika. Disetrika dahinya, pipinya, dan belakangnya. Kenapa dahinya? Karena berkerut kalau dimintakin sumbangan. Istri kalah Kenapa istri pinggirnya, pipinya ke belakang? Karena biasa pura-pura nggak -pura lihat kalau ada sini. Maka istri kalah di sini. Ya. Bahkan kenapa istri belakangnya? Karena biasa kalau didatangi dimintakan sumbangan dia lari sembunyi. Maka istri belakangnya. Hati-hati. Ya. Ada orang di dalam neraka ditarik ditanya lalu digunting. A'udzu billahi wa a'udzu billah. Bapak mau nanya dong. Ustaz yang udah kita dengar juga bahwa katanya uh, setan jin atau iblis itu berdasar dari uh, api. Ya. Sementara katanya di neraka itu api semua. Wah, itu berarti gimana tuh? Api ketemu sama api berarti enggak kebakar dong. Uh, hebat ya. <laughs> yang namanya jin terbuat diciptakan dari api. Jadi kalau ketemu dengan api disiksanya dengan api kan tidak sakit Pak Ustaz. Baik. Manusia diciptakan dari tanah. Baik. Aku ambil batu yang terbuat dari tanah, saya lemparkan di mukanya. Sakit tidak? Sakit tetap sakit. Itu. Apalagi neraka itu jangan diibaratkan neraka itu hanya sekedar panas. Bahkan ada siksaan berupa dingin yang sangat menyengat. Dingin sekali neraka di dunia itu di diikatnya di diikat dirantai di luar dari tangannya tapi kalau di neraka dimasukkan rantai itu di dalam tulangnya bahkan ada orang ditusuk matanya karena melihat yang dilarang ditusuk mulutnya karena berbicara yang dilarang ditarik lidahnya, karena berboh oh. ditusuk telinganya karena mendengarkan sesuatu yang diharamkan bahkan ada orang ditusuk hidungnya kenapa? memasak yang enak, menyakiti hidung tetangga <tuh telinganya> <tuh telinganya> ya, iya karena dalam islam tidak boleh melakukan tiga hal Tidak boleh menyakiti hati orang Tidak boleh Tidak boleh melukai tubuh orang Dan tidak boleh mengambil haknya orang Sehingga Nanti dipotong tangannya Orang yang mencuri Anak yang durhaka kepada orang tuanya Dipakaikan baju api Lalu terbakarlah Lalu di, Dicambuk mulutnya Dengan cambuk berduri-duri Siapa itu? Anak yang membantah Sama orang tuanya Ustaz. Eh, ada-ada. Silakan. Nyeritain neraka ya. kan serem banget ini, Cuman kalau yang saya dengar katanya ya. di neraka itu banyakkan perempuan isinya. Aduh. Ya. Itu benar apa enggak? Dan Apaka, kalaupun mm. kalaupun benar kenapa? Kenapa wanita banyak di neraka dan apakah benar wanita itu banyak di neraka? Mau tahu? Setelah yang lewat ini. Jamaah. <tid>